بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhal amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma ba'd Ikhwanifiddin rahimahkamullah Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Pada bab Bab maja'a fi Za'amu Bab Tentang uh, Kata Za'amu Za'amu ini Kalau kita terjemahkan Kurang lebih Maknanya Kata uh, Kalau bahasa kita katanya Atau orang-orang mengatakan demikian dan yang sejenisnya Dari kata-kata yang terkadang digunakan Untuk kepentingan tertentu Sementara dia belum tersebut Belum mengecek berita-berita itu Ya yeah disebutkan bab ini karena memang ada suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita dari penggunaan kata-kata tersebut dengan tujuan-tujuan yang tidak baik atau dengan cara yang tidak baik. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dari sahabat Abu Mas'ud atau Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu ma marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sanad tersebut di mana Nabi mengatakan bi'sa matiyatur rajuli za'amu rawahu Abu Dawud Bisanadin sanadin sahih yang artinya bahwa Nabi bersabda seburuk-buruk Tunggangan bagi seseorang Adalah kata-kata Za'amu Orang bilang katanya Begini, katanya begitu dan Yang semangat dengannya Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih eh, Di sini Nabi SAW Menyebutkan bahwa Perbuatan Ini Beliau anggap sebagai Perbuatan yang sangat buruk Kata-kata ini dipakai sebagai tunggangan atau kendaraan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ya, di mana kata-kata tersebut, kalau dalam bahasa Arab, zama itu kan suatu anggapan, ya, yang belum pasti. Beda dengan sesuatu yang yakin. Ya, dia akan mengatakan dengan pasti, dengan tegas, dengan mantap. Tapi kalau za'amu itu sesuatu yang belum pasti, belum jelas. Sehingga kalau di penggunaan kitab seperti yang tadi kita sebutkan, katanya begini. Namun disebutkan di sini oleh Syekh Al-Fauzan, hadizahullah, ee uh, Al-Maksud Bil-Za'mi Ad-Dhan Atau Qaribun Minhu Wa min aswa'i Aadatil Mar'i An Yattakhidha Lafzata Za'amu Markaban Ila Maqasidihi Fayatahadath Bi Amrin Atau An Amrin Taklidan Min Ghyri Tathabutin Fayukhti Jadi Suatu berita Yang masih sifatnya itu dugaan-dugaan belum ada kepastian dan kejelasan kemudian dia pergunakan cerita tersebut untuk tujuan-tujuan tertentu yang dia maukan sehingga dia berbicara tentang suatu perkara hanya ikut-ikutan dengan berita yang tersebar tanpa melakukan tersebut Tanpa dicek dulu kebenarannya Lalu dia pun salah dalam penukilan-penukilannya Nah jadi ini yang dimaksud ya Kalau sekedar kita mengatakan eh, Katanya ya Tapi Tanpa maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang buruk Kemudian kita pun Mengatakan hal tersebut dengan kita Juga tidak menjazm Tidak memastikan ya Sehingga kita juga Menerangkan kepada pihak pendengar Bahwa ini perkara yang masih perlu Dicek terlebih dahulu Tentu penggunaan yang seperti itu Insya Allah tidak ada masalah Tapi Maksud daripada hadith ini adalah Ada sebagian golongan yang Biasa ya. Biasa menggunakan kata-kata itu Biasa menukil Berita tanpa Dicek dulu Sehingga sering keliru Dan mungkin punya tujuan-tujuan tertentu Dari penukilan-penukilan tersebut nah, Nabi SAW mengatakan ini perbuatan yang sangat buruk Tidak semestinya seorang muslim bersikap demikian Oleh karenanya di sini disebutkan oleh penulis Rahimahullah Allah Al Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hujurat tentang tabayyun. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, in jaakum fasikun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepada kalian suatu berita yang dibawa oleh seorang yang fasik, fatabayyanu, maka tabayyanu diperjelas dulu. Ya. Nah, di sini ada Perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan uh, pengecekan suatu berita ketika yang membawa berita itu adalah seorang yang fasik. Disebutkan bahwa ayat ini ada sababun nuzul, ada kisahnya dulu. Ya, kisah tersebut adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan. Seorang sahabat Untuk Mengambil Zakat Untuk memungut zakat Dari Bani al -Mustalik. ya Bani Al-Mustalik Mereka belum lama masuk Islam Karena Mereka sempat eh, apa Berperang Melawan Rasulullah kemudian mereka tunduk, kalah namun pada akhirnya mereka banyak yang masuk Islam setelah mereka masuk Islam Rasulullah SAW menerangkan tentang kewajiban-kewajiban Islam diantaranya zakat maka diutuslah seorang dari sahabat Nabi untuk memungut zakat dari Bani Al-Mustalik pergilah orang tersebut yang ternyata orang ini Di masa dulunya Pernah ada permusuhan dengan Bani Al-Mustalik Ya Maka berangkatlah dia Dari pihak Bani Al-Mustalik Menyambut dengan sangat gembira Akhirnya mereka secara berbondong-bondong Menyambut utusan Rasulullah ya Dengan gembiranya, dengan semangatnya Karena ini utusan Rasulullah Maka mereka berbondong-bondong menyambut Pergilah dalam jumlah yang besar Untuk menyambut kedatangan utusan Rasulullah Nah dari pihak Sahabat yang diutus Rasulullah Ternyata salah paham Atau memperkirakan Suatu perkiraan yang salah Dugaan yang keliru berdasarkan mungkin dahulunya pernah punya permusuhan dengan Bani Mustalik. Ketika jumlah besar yang menyambut dia, dia menyangka, "Wah, oh, ini pengkhianatan. Saya bisa dibunuh mereka." Nah, karena mungkin tadi masa lalu. Akhirnya dia justru kembali. Melihat orang begitu banyak, takut balik. Dengan anggapan mereka berkhianat dan akan membunuh saya Datang kepada Rasulullah SAW Dan melaporkan Ya Rasulullah mereka ya mau membunuh saya Laporannya seperti itu Berdasarkan analisa Bukan analisa bahkan perkiraan dia ya Dugaan yang salah terhadap Bani Al-Mustalik Maka Rasulullah SAW hampir-hampir mengutus Utusan untuk Menyerbu Bani Al-Mustalik Karena berita yang dibawa oleh utusan tadi Walhamdulillah dari pihak Bani Al-Mustalik Segera datang kepada Rasulullah Dan mengatakan Ya Rasulullah ya Anda mengatakan bahwa Anda ingin mengutus Seseorang kepada kami memungut zakat Maka kami menunggu tapi kami melihat ternyata ada seorang balik, ya. Ada apa sesungguhnya? Apakah anda marah terhadap kami ya. sehingga terjadi yang seperti ini? Ada apa perintah baru untuk kembali dan mengurungkan niat uh, sahabat tadi untuk memungut zakat? Nah, datang utusan dari Bali Mustolik seperti itu. Akhirnya Nabi SAW uh, Disebutkan dalam tafsir Al-Bagawi Bahawa Nabi SAW Belum begitu Percaya sepenuhnya Kepada Bani Mustalik Akhirnya mereka pulang Dan Nabi mengatakan kepada Khalid Ibn Walid Mengutus sahabat Khalid bin Walid Sahabat yang lain tentunya Bukan yang pertama Kata Nabi kepada Khalid bin Walid Coba kamu pergi ke Bani Al-Mustaliq dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan mereka. Coba dengarkan ya, kalau ada syiar-syiar Islam dari mereka maka lanjutkan perjalananmu untuk kemudian mengambil zakat. Tapi kalau ternyata tidak ada syiar-syiar Islam di sana berarti mereka memang berdusta, mereka berkhianat. Akhirnya Nabi SAW mengutus Khalid tersebut Dan Khalid pun datang sesuai dengan pesan Rasulullah Dan terdengarlah dari mereka suara adhan Sehingga Khalid pun mantap Kalau begitu memang terjadi kesalahan uh, penukilan berita ini ya, Sehingga Khalid terus melanjutkan perjalanan Dan mengambil zakat dari mereka Dan mereka ternyata memang orang-orang yang sudah benar-benar tunduk kepada Islam. Maka turunlah kemudian ayat ini mengingatkan bahwa kalau datang suatu berita harus benar-benar dicek. Lebih-lebih dari orang yang belum sepenuhnya dipercaya. Karena bisa kita bayangkan kalau ternyata ya, berita yang salah uh, tersebut menjadi landasan bisa terjadi peperangan antara nabi dengan bani mustalik kembali padahal bani al-mustalik sudah tunduk kepada Islam dan ini kan sesuatu yang sangat membahayakan nah jadi kalau begitu prinsip ya mengecek suatu berita ini adalah sangat-sangat uh, penting dan ini perintah ayat Al-Qur'an terutama ketika berita itu datang dari seseorang yang belum sepenuhnya kita percayai ya di sini dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya in jaakum fasikun binaba bila seorang yang fasik datang membawa suatu berita e, sebaliknya juga ulama kemudian mengambil suatu kesimpulan tapi kalau yang membawa berita orang yang sudah sangat e, dipercaya fiqah ya dia bukan orang yang fasik dia bukan orang yang keliru kalau membawa berita ya, telah teruji kejujurannya dan kesolehan agamanya maka bisa langsung diterima karena dia bukan seorang yang basik. Ikhwanul Fithrin rahimakumullah disebutkan pula dalam ayat Al Quran pada surat uh, An Nisa peringatan. Ya penyebaran penyebaran dan penyampaian penyampaian berita lebih lagi kalau itu mengenai perkara-perkara besar. Ya lebih lebih lagi kalau itu suatu perkara yang besar, perkara yang mungkin menimbulkan uh, apa rasa takut di tengah masyarakat, perkara yang mungkin menimbulkan suatu bahaya besar. Kalau seperti itu juga lebih berhati-hati lagi ya, yeah. Lebih berhati-hati lagi Dalam menukilkan beritanya yeah. Disebutkan dalam ayat tersebut uh, Inja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'ubih Walau radduhu ilal rasuli Wa ila ulil amri minhum La'alimahu alladhi na istambitunau minhum Pada ayat tersebut Disebutkan Bahawa Apa Bila datang ya, Suatu perkara Yang Menimbulkan atau terkait dengan suatu keamanan atau suatu ketakutan. Orang-orang yang e, dicela oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, mereka itu begitu mudah menyebarkan. Ada ubih menyebarkan ke tengah-tengah umat tanpa dilakukan sesuatu yang semestinya mereka lakukan yaitu walau reduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum seandainya mereka sampaikan kepada rasul terlebih dahulu atau disampaikan kepada ulil amri di antara mereka maka la'alimahul ladina istamituunahu minhu orang-orang yang mampu mengambil kesimpulan akan mengambil kesimpulan darinya ya sehingga <tutuk> mereka yang akan menentukan penyebaran berita dan informasi tersebut apakah layak disebarkan atau tidak perlu atau tidak ya kalau disebarkan berita tersebut seperti apa bentuknya nah <tuh> ini bisa menjadi wawonan orang-orang tertentu ya, tidak semua orang sembarangan menyebarkan berita-berita seperti itu apalagi ya, sesuatu yang menimbulkan perkara-perkara besar Nah, jadi Dalam ajaran agama kita ya, Dalam penyebaran berita-berita itu Ada etikanya Ada aturannya Sehingga Tidak menimbulkan Hal-hal yang bisa merusak Keamanan Atau Merusak Bahkan lebih daripada itu ya, eh, Tatanan masyarakat yang lebih Luas lagi Ya, Nihwan Fitin Rahimakumullah. Maka dari itu bab kita ini ya, menegaskan tentang hal tersebut. Jangan sekadar ya, katanya-katanya yang belum bisa dipegangi berita-berita tersebut. Dan jangan sampai maksudnya ini menjadi suatu hal yang biasa dilakukan, ya tanpa. Mempertimbangkan akibat Daripada berita-berita itu Disebutkan pula oleh penulis di sini Surat An-Nur ayat yang ke-15 ya, Ini sebagai Salah satu contoh ya, Penyebaran informasi Yang salah dan berakibat Fatal Pada surat An-Nur ayat yang ke-15 Firman Allah s.w.t Ith talakawna hu bi al-sinatikum Wa taquluna bi afwahikum Ma leysa lakum bihi ilm Wathahsabunahu hayyna wahhuainnallahi alam. Ayat ini terkait dengan kisah yang diistilahkan dengan hadisatul ifk kejadian berita dusta, iaitu yani tuduhan terhadap Aisyah radhiallahu anha dengan tuduhan yang sangat-sangat kotor keji, Yaitu tuduhan berzina. Naudzubillahimin darik. Ya. Nah berita ini. Seperti yang tadi kita contohkan dalam uh, hadis dan ayat yang kita baca sebelumnya, berita yang itu adalah berita besar. Bagaimana tidak? Kalau hanya menyangkut seorang mukmin atau mukminah yang biasa, artinya orang biasa, disebarkan bahwa dia berzina, itu sudah hal yang sangat uh, gempar, ya. Bukan hanya zaman dulu yang ketiga itu Kehormatan begitu terjaga Zaman sekarang pun Kalau ada berita seperti itu Akan heboh ya Di kampung bulan berzina Itu sudah heboh Bagaimana Kalau berita itu terkait dengan Ibunda kaum mukminin Aisyah radiyallahu anha Istri nabi Ya Yang ini gak terbayangkan Bagaimana apa, Gemparnya di zaman itu Berita tersebut Jelas terkait dengan Keamanan dan kenyamanan Masyarakat muslimin Di saat itu Ternyata dibawa oleh siapa? Dibawa oleh seorang Ya bukan lagi Fasik Dia adalah munafik Abdullah bin Ubay bin Salul Ya Berita yang dibawa oleh seorang Yang uh, Lebih daripada Fasik Bahkan dia munafik Hanya saja ya mungkin eh, Apa Di tengah kaum muslimin Dia tentu teranggap sebagai Bagian daripada Muslimin ya yeah. Tersebarlah berita tersebut Dan memang disebarkan Dengan sengaja karena memang dia punya Tujuan-tujuan yang buruk Akhirnya menjadi kegelisahan di tengah masyarakat muslimin lebih-lebih yang dirasakan oleh rasulullah saw dan keluarga ya baik e, abu bakar as siddiq radhiyallahu an dan istrinya dan tentunya para sahabat sahabat dekat rasulullah saw nabi sangat sedih sangat-sangat ya, sedih sekali sampai nabi Minta pendapat beberapa sahabat. Sampai sebagian sahabat pun punya usulan, ceraikan saja Aisyah Yang ini luar biasa. Ya, sesuatu yang sangat uh, berefek negatif pada keluarga Nabi dan para sahabat ketika itu. Rodyallahu anhum ajmain. Nah, di sini Allah subhanahu wa taala mengatakan, ya. Itala kau nabi al sinatikum. Ingatlah ketika kalian menerima berita-berita itu Karena memang ada ya, Ada yang menerima Bukan dari munafik Kalau dari munafik memang Ya itu Suatu hal yang menjadi program mereka Untuk mengacaukan Kondisi kaum muslimin Tapi ada dari kalangan sahabat Yang baik Bahkan dari kerabat Abu Bakar al-Siddiq yang termakan oleh berita itu ya artinya menerima berita itu seperti yang Allah katakan ifta lakawna hu bi al-sinatikum kalian terima kalian sebarkan dari mulut ke mulut ya melalui lisan-lisan kalian watakuluna bi afwahikum kalian ucapkan dengan mulut-mulut kalian ma leysalakum bihi ilmun sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya tidak punya ilmu Apa dasarnya ilmu yang yakin Bahawa Aisyah r.a. berzina Tidak sama sekali Terus dasarnya apa Seperti kata Allah bi ilm. Hanya apa katanya ya Kata fulan Sumbernya ternyata ini Abdullah bin Ubay bin Salul Kalau dirunut terus dari siapa Dari fulan, dari fulan, dari fulan Ujungnya semuanya ke Abdullah bin Ubay bin Salul Si munafik tersebut Nah, tapi nyatanya itu berita tersebar, diterima oleh sebagian dan disebarkan melalui lisan ke yang lainnya. Watasabu nahu kalian mengira bahwa itu perkara yang enteng, ya, sekedar bawa berita, menyampaikan berita. Kalian mengira itu sesuatu yang ringan, remeh. Wahuwa inda Allahi azim Padahal itu di sisi Allah perkara besar Itu di sisi Allah perkara besar ya. Dan Oleh karenanya kata ulama ya, Setelah turunnya ayat Yang membebaskan Aisyah anha Dari tuduhan tersebut Kalau ada yang masih Mengikuti tuduhan ini Mengatakan Aisyah jatuh dalam perbuatan zina Dia kafir Dia kafir terhadap Allah Azza wa Jal Bukan lagi Muslim Nah jadi ini perkara bukan remeh Aisyah pun Ketika begitu sedih ya, Beliau sangat berharap ya, Kalau ada Sesuatu dari Allah Yang menunjukkan bebasnya dia Dari tuduhan itu Terutama Agar Nabi SAW ya, Mendapatkan wahyu Walaupun sekedar mimpi Kata Aisyah anha, Tapi ternyata Apa yang Turun dari Allah SWT Wahyu Beberapa ayat Al-Quran Dalam surat apa An-Nur ya Beberapa ayat Al-Quran turun yang dengan jelas menunjukkan bebasnya Aisyah dari tuduhan tersebut. Aisyah saya mengatakan, sungguh urusan saya ini lebih kecil, ya, untuk diturunkannya ayat-ayat itu mengenai saya, yani turunnya ayat terkait dengan saya terlalu besar. Saya hanya berharap. Nabi SAW melihat dalam mimpinya yang itu juga wahyu sebetulnya ya kan bahwa saya tidak sesuai dengan tuduhan tersebut. Itu sudah cukup bagi saya. Ya. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa perkara itu di sisi Allah besar. Allah tidak sekedar menurunkan wahyunya melalui mimpi nabinya, tidak. Bahkan Allah turunkan sekian banyak ayat dalam surat An-Nur mengenai Aisyah radhiyallahu anha yang bebas dari tuduhan keji tersebut. Jadi perkara ini seperti yang Allah katakan, jangan dianggap remeh. Tahsabunahu hayyina, kalian anggap enteng, enggak ada beban ketika menyampaikan cerita, berita yang mengandung tuduhan besar itu. Wa huwa indallahi alim, padahal itu di Allah besar. Ya. Nah, kita pun tentu uh, mengambil pelajaran dari itu. Terkadang urusan ya kita semua Muslimin ya Yang Apalagi zaman sekarang Begitu mudah menukil berita Yang diselahkan dengan huaks, ya Begitu mudah Dan sangat-sangat mudah Menukil berita yang macam-macam isinya yang sebagainya Perkara-perkara besar Kita anggap enteng, ringan Tinggal share, tinggal share lagi Ya, di copy, paste, kirim tidak ada beban setelah itu berpikir apa akibatnya ternyata tidak sedikit gara-gara seperti itu ya akhirnya menimbulkan perkara besar yang sangat apa menakutkan ya na'udzubillah min dari jadi ini beberapa pelajaran yang mesti kita ambil darinya dan semuanya itu kembali kepada perkara yang awal tadi hanya berdasarkan katanya dan katanya tidak ada Ditabut. Nah ini sangat berbahaya. Mungkin sudah maghrib ya. InsyaAllah Allah kita lanjutkan malam lagi. Wabarakatuh.